Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'ud billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala Wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu.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 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِخْوَتِي وَأَخَوَاتِي رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ Wa'azani Allah wa'ayakum jami'an sahabat muslim para pendengar radio muslim di manapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Perkenankan kita untuk kembali bersuah dalam acara rutin kita Yaitu Bedah Buletin, Buletin At-Tawheed yang terbit di kota Yogyakarta dan diedarkan di Jogja dan daerah-daerah sekitarnya. Di mana pada kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat satu tema yang tema ini sebetulnya tema yang uh, sering kita alami dan bahkan boleh jadi hampir setiap kita. Hampir setiap kita pernah mengalami akan hal ini dan bahkan kemungkinan keyakinan-keyakinan yang berbau takhayul ini masih akrab menemani kehidupan kita. Karena memang mulai sejak kita dilahirkan kemudian kita bisa uh, mulai beradaptasi dengan lingkungan, maka di lingkungan itulah kemudian kita mulai mengenal adanya keyakinan-keyakinan yang berbau takhayul ini. Banyak sekali Model-model tertayur, ataupun beranggapan sial dengan sesuatu, ini beragam. ya Beragam yang mungkin satu tempat berbeda dengan tempat yang lainnya. Satu zaman bahkan juga mungkin akan berbeda dengan zaman yang lainnya. Itulah tertayur. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa'azani ya Allah ayakum jamian Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sangat sempurna dan satu di antara kesempurnaan agama Islam ini ternyata juga uh, telah memberitahukan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim itu menyikapi Ya, menyikapi fenomena adanya tatoyur. Nah, berikut ini insyaallah kita akan ya, bahas beberapa hal yang berkaitan dengan tatoyur yang masih senantiasa berada mengelilingi kehidupan kita kaum muslimin di mana mitos-mitos ataupun adanya keyakinan-keyakinan bahwa Hal-hal tertentu, atau bahkan mungkin juga angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu, waktu-waktu tertentu itu merupakan e, penyebab datangnya kesialan. Ataupun merupakan pertanda akan adanya kesialan. Ini satu hal yang semua kita sekali lagi pernah mengalami merasakannya dan bahkan mungkin diantara kita sampai sekarang belum bisa untuk menghilangkan sepenuhnya ya perasaan-perasaan eh, adanya kesialan dengan sesuatu dan lain hal eh, berupa pertanda-pertanda yang sampai kepada kita ada yang jika dirinya mendengar semisal eh, suara burung gagak misalnya, oh ini bakal ada kematian padahal apa korelasi antara burung gagak dengan kematian di tempat yang lain mungkin sangat takut seperti di negara Amerika dan sekitarnya dengan angka 13 Itu begitu takutnya sehingga mereka eh, sangat menghindar dengan Angka 13 atau sangat Pobi uh, dengan angka 13 ini Dan ini Sekali lagi Masih senantiasa ya ada Mengelilingi Keyakinan-keyakinan Seseorang secara umum Ataupun uh, me me Mengiringi Ada di dalam keyakinan-keyakinan sebagian dari kita kaum muslimin. Apa sih itu tato Ya Tatoiyur itu secara bahasa eh, ataupun tatoiyur itu yang juga identik dengan tiaroh, yang secara bahasa memang terambil dari kata-kata toyir. Ya. Toyir itu maknanya adalah burung. Di mana dahulu orang-orang Arab Ya, zaman Jahiliyah dahulu, ketika mereka hendak bepergian, ya entah bepergiannya itu semisal mau berdagang ataupun mau berperang ataupun ya melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, maka mereka biasanya kemudian melepas seekor burung, ya melepas seekor burung. Kalau kemudian burung yang dilepas tersebut yang dia diharapkan akan memberikan petunjuk kepada mereka, kalau burung tersebut setelah dilepas mereka terbang ke arah kanan, kemudian mereka akan merasa ini adalah sebuah keberuntungan. Ini adalah sebuah keberuntungan. Namun, tatkala burung itu kemudian setelah dilepas mereka terbangnya ke arah kiri, maka kemudian mereka mengatakan, Wah, ini sial. Nah, sehingga mereka membatalkan ya niat mereka untuk melakukan bepergian tersebut. Karena apa? Karena mereka merasa meyakini telah mendapatkan alamat, telah mendapatkan pertanda bahwa kalau mereka tetap melanjutkan apa yang menjadi niatan-niatan mereka untuk bepergian, maka mereka akan mendapatkan kesialan. Nah, sehingga menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar ataupun yang diketahui tanpa adanya dalil dan tanpa adanya bukti yang ilmiah, maka itulah yang disebut dengan tatayur. Ya, yang disebut dengan tatayur. Nah, sehingga sebetulnya eh, Tiaroh Ataupun tatoyur ini Bukan hanya terbatas Pada alamah ataupun tanda Yang diberikan oleh seekor burung Ini kan tadi kita melihat makna asalnya Nah, namun kemudian Dari makna asal tatoyur ini Diambil sebuah istilah Ini diambil sebuah istilah Secara bahasa maknanya burung Namun kemudian Secara istilah Bahwa tatoyur itu menganggap Sial atas Apa yang dilihat, didengar, atau Diketahui ya, Tanpa adanya Dalil yang sah Dari Al-Quran Ataupun dari sunnah Nabi Alaihi Wasallam Dan tidak didukung dengan Bukti Bukti Uh, secara ilmiah, nah, itulah tertayor. Jadi satu mitos, anggapan sial dengan sebab ataupun dengan pertanda sesuatu yang dia dengar ataupun dilihat, ya. itulah uh, tertayor. Nah kalau kemudian kita di dalam hati kita masih mendapatkan Ya, sifat semacam itu berarti kita masih memiliki eh, sifat tatoyur. Masih memiliki sifat beranggapan sial ya, dengan sebab kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, ataupun kemudian eh, kita melihat ada indikator-indikator yang lain yang bukan hanya burung, ya akan tapi macam-macam. Nah kemudian bagaimana ya hukum tatayur ya, Bagaimana hukum tatayur dalam pandangan Islam Para ulama yang berkonsen Dalam masalah akidah Mereka menilai bahwa Tiaroh ini merupakan sesuatu perkara yang dilarang ya merupakan satu perkara yang dilarang di dalam agama Kenapa? Karena mereka berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ya attiyaratu syirkun attiyaratu wa ma minna illa Walakin Allah Yuzhibuhu bittawakkul. Rauh Abu Dawood wa Termedi wa Syahhahu. Ya Tiaroh itu merupakan kesyirikan. Ya Tiaroh itu merupakan kesyirikan. Dan tidak ada di antara kita ya, seorang pun di antara kita yang tidak pernah terlintas di dalam hatinya akan hal ini. Jadi semua kita memang pernah mengalaminya. Semua kita pernah merasakannya dan bahkan mungkin kita ketika belum tahu dahulu bisa sampai merasa ketakutan yang luar biasa karena sebab tiaroh ini. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan Perasaan sial ini, perasaan tatoyur ini ya dengan kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya inilah kiranya yang eh, dijelaskan oleh Rasulullah sehingga para ulama mereka menganggap bahwa tatoyur itu merupakan satu perkara yang diharamkan. Nah minimalnya minimalnya seseorang akan terjerumus ke dalam dosa besar. Kenapa? Karena dirinya telah membuat satu pertanda tertentu, telah membuat eh, satu sebab tertentu yang tidak dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ini minimalnya. Ya seperti tadi ketika seseorang itu mengatakan bahawa eh, ketika ada burung ini, ada burung itu, itu merupakan pertanda akan datangnya kematian, semisal akan datangnya musibah, akan datangnya eh, malapetaka ini dan itu dan seterusnya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tidak pernah menjelaskan kepada kita bahwa kalau ada burung ini, burung tertentu namanya burung ini, burung itu, kemudian dia bersuara demikian dan demikian, ini adalah merupakan pertanda akan datangnya ini dan itu, nah karena Islam, Karena Allah, karena Rasulullah tidak menjelaskan demikian, maka kita tidak boleh kemudian e, menyatakan bahwa burung tertentu yang suaranya demikian itu menjadi pertanda akan datangnya musibah, malapetaka, kematian, dan yang semacamnya. Maka minimal kita telah berbuat lancang kepada Allah SWT di mana kita mendahului apa yang di apa yang akan terjadi. Kita telah berbuat lancang dengan mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang akan terjadi. Ini minimalnya. Nah, maksimalnya seseorang akan terjerumus ke dalam syirkul akbar. Ya, syirkul akbar. Yaitu manakala seseorang itu menyatakan bahwa ada sesuatu itu berdampak dengan sendirinya secara langsung kepada kita. Artinya bahwa seseorang tadi memiliki satu keyakinan, memiliki satu prasangka bahwa ada pihak lain selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehendak memiliki iradah memiliki uh, takdir yang mutlak sehingga dirinya berkeyakinan bahwasanya itulah yang menjadi uh, dirinya sendiri sehingga mendatangkan berbagai macam kemudaratan berbagai macam uh, apa namanya berbagai macam bahaya, malapetaka, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, orang yang telah memiliki keyakinan sebagaimana yang kita sebutkan di muka, yang minimalnya akan melakukan satu di antara dosa besar, dan maksimalnya bahkan akan e, melakukan dosa-dosa yang sampai kepada derajat keserikatan walimahdu billah. Ya, tentunya e, kita tidak ingin semuanya. Ya, kita tidak ingin semuanya. Kita tidak menginginkan tercerumus ke dalam salah satu di antara keduanya. Ya, baik yang ringan. Meskipun dengan akan tapi dia masuk ke dalam dosa besar Ataupun masuk ke dalam perkara yang lebih berat lagi Yaitu e, ke dalam dosa kesyirikan Yaitu syirkul aktar Nah mungkin sebagai gambaran kita akan menyampaikan beberapa jenis tatoyur ya, Menyampaikan beberapa jenis tatoyur Yang berada, beredar di sekitar masyarakat kita Yang pertama diantaranya adalah Merasa sial karena Hewan tertentu Karena burung tertentu Sepisal eh, Adanya hewan ya, Ketika Seseorang melihat binatang seperti musang misalnya ketika hendak bepergian melihat musang, wah ini sial nih, sehingga kemudian dia balik ya tidak apa tidak melanjutkan perjalanannya. Ketika seseorang misalnya dengan tidak sengaja menabrak kucing, wah dia ketakutan, ya ketakutan kemudian kenapa dia ketakutan karena berkeyakinan. Wah nanti pasti akan mendapatkan malapetaka yang besar. Kemudian, eh, dikatakan eh, ah, Muhammad Emid tadi di daerah beliau, bahwa ketika ada seseorang yang semisal kejatuhan binatang cicak misalnya, wah ini bakal dapat malapetaka. Ketika ada kupu-kupu masuk ke rumah Wah ini bakal ada keberuntungan, rezeki yang besar Nah kalau kita ditanya mana dalilnya Kita semuanya tidak ada ya tidak ada yang bisa menyampaikan Kenapa? Karena itu memang tatayur Itu prasangka Prasangka-prasangka yang tidak ada dalilnya Keyakinan-keyakinan yang tidak ada dalilnya yang kemudian syaitan pun masuk ke sini untuk mengganggu manusia, menakut-nakuti manusia dengan perasaan yang telah ada pada dirinya, dengan nulon yang telah ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, yaitu adanya mitos merasa sial dengan tanggal ataupun bulan tertentu. Nah, yang berkaitan dengan tanggal ini, semisal kayak tadi itu orang-orang di Amerika, ya, kalau udah ada tanggal 13, nih takutnya bukan main. Bahkan bukan hanya tanggal, akan tapi angka 13 itu juga dianggap sebagai satu yang sangat sakral bagi mereka. Sangat takut, mereka takuti. Nah, sehingga dengan ketakutan ini, mereka sampai alergi dengan angka 13. Maka seandainya ada angka 13, ya, baik mungkin di rumah, mungkin di pesawat, mungkin di hotel-hotel dan yang semacamnya, maka di sana bisa jadi 13 yang tidak ada kemudian diganti dengan semisal 12B. Kan sudah ada 12, kemudian 12B. Kenapa demikian untuk menghindari ya angka 13? Ya, ketakutan mereka sampai seperti itu. Nah, Adapun yang berkaitan dengan eh, masalah bulan tertentu seperti di Jawa, ya, Jawa, maksudnya adalah Jawa Tengah, DIY, itu mereka memiliki keyakinan bahwa bulan Surah yang dalam kalender hijahnya disebut dengan bulan Muharram Itu adalah bulan Sial Artinya apa? Artinya bahwa Ketika seseorang memiliki hajat Kebutuhan Maka mereka tidak mau melakukannya pada bulan tersebut Dalam hal ini contohnya seorang yang ingin memiliki hajat pernikahan Maka mereka sangat-sangat takut dengan bulan Suro ini. Padahal bulan Suro bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam asyhurul khurum. Dimasukkan ke dalam bulan-bulan haram. Bulan yang sangat mulia sebagaimana bulan-bulan haram yang lainnya. Yang di sana ada bulan rojab Zulqadah, Zulhijjah Dan bulan Muharram itu sendiri Namun aneh Mereka menghindar dari bulan Muharram Bulan Surah dan sangat gemar Pada bulan Zulhijjah misalnya Padahal kedua-duanya Ataupun beberapa bulan tadi Merupakan bulan yang Sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT Namun kenapa? kita menganggap yang satu sebagai sebab kedatangan sial dan yang lain dianggap sebagai sebab datangnya keberuntungan. Ini kan satu hal yang menunjukkan ketidakadilan kita. Ya, menunjukkan ketidakadilan kita e, dalam menimbang bulan yang sama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan-bulan haram. Nah, andikan mereka pun ditanya kenapa Anda tidak mau melaksanakan hajatan pada bulan Sura ataupun pada bulan Muharram? Maka padahal mereka tidak ada. Ya, mereka paling hanya akan mengatakan ini kata nenek moyang demikian kata nenek moyang demikian. Tidak ada bukti yang sah yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda di kalangan orang-orang jahiliyah di masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana bulan yang mereka anggap sial itu tidak sebagaimana yang kita anggap di tempat kita yaitu bulan suro akan tapi bagi mereka yang mereka anggap sial itu adalah bulan sofar ya adalah bulan sofar bukan bulan suro ya kalau di tempat kita ya bulan sapar ini beda lagi ya sebagaimana saya katakan di muka boleh jadi bahwa eh, tiaroh itu di satu tempat dan tempat yang lainnya berbeda-beda. Satu waktu dengan waktu yang lainnya pun mungkin berbeda-beda. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sohaif beliau berdua. La aduwa wala tiarota wala hammata wala soparo Ya tidak ada Penyakit yang menular dengan sendirinya, ya bahwa penyakit itu menular atas kehendak Allah Subhanahu Wataalla, tidak semata-mata karena penyakit itu sendiri. Ya kita pun sering melihat dalam satu rumah misalnya ada seorang yang memiliki penyakit yang oleh eh, dokter misalnya dikatakan sebagai penyakit menular, tidak apa-apa, tidak kena. Ya, bukannya berarti kita menafikan adanya penyakit yang menular tidak kita tidak menafikan akan tapi yang kita nafikan bahwa ya, penyakit itu bisa menular dengan sendirinya tanpa adanya iroda kehendak dari Allah subhanahuwataala ini yang kita nafikan. Ya, sebagaimana tadi dalam satu rumah ada lima anggota keluarga misalnya yang dua kena yang tidak yang tiga tidak kena. Sementara malah tetangganya, tetangganya ada yang kena Tetangga yang agak jauh pun ada yang kena ya, Dari penyakit menular tadi Ya ini bukti Seperti itu merupakan bukti bahwa Yang namanya penyakit itu tidaklah menular dengan sendirinya Pula tidak ada tiaroh kata Rasulullah SAW Tidak ada tiaroh Tidak ada anggapan sial dan juga walah sofaro, ya, ini di masa rusuh eh, tidak ada sofar itu anggapan sial terhadap bulan sofar. Ya, ini saya katakan bahwa di tempat kita bulan sial itu adalah bulan suro, ya, di masa eh, Rasulullah dahulu, di masa jahiliyah. ya. Dalam pandangan mereka, yang disebut sebagai bulan sial itu adalah bulan sofar. Kemudian di antara bentuk tiaroh yang lain, yaitu merasa sial dengan ramalan e, bintang. Ya, ramalan bintang. Ya, bintang ini, bintang itu. Ini kalau pada misalnya bulan Ramalan Untuk orang yang berbintang Virgo misalnya Maka untuk pekan ini Semisal Perekonomian Rusak misalnya Perekonomiannya rusak Perekonomiannya hancur Perekonomiannya merugi Misalnya Asmara pun juga demikian dan seterusnya dan seterusnya. Itu anggapan sel berdasarkan ramalan-ramalan pepintangan. -ramalan ya. Ini pun juga tidak boleh kita lakukan. Di mana orang-orang yang begitu percaya dengan ramalan-ramalan ini boleh jadi kenapa? Karena terbiasanya membaca ramalan-ramalan dari para peramal Dari para mutanajim Itu orang-orang yang suka meramal dengan perbintangan Awalnya mungkin dianggap biasa saja Namun ketika dia senantiasa Ketika misalnya membaca koran ataupun majalah ataupun yang semacamnya Dan di dalamnya terdapat ramalan-ramalan Berdasarkan bintang semacam ini Dia baca dari waktu ke waktu Maka mulailah syeton untuk menanamkan kepercayaan kepada dirinya di dalam hatinya Ini sudah mulai bahaya kalau seperti itu Sehingga nanti yang ada pada dirinya justru bukan optimisme Akan tapi pesimisme ketika sudah mendengar bahwa pada pekan ini pada pekan ini dia akan mendapatkan begini dan begitu Maka dia malah kemudian tidak memperbanyak berdoa kepada Allah Dia sudah putus asa Wah, rugilah nanti sudah saya sudah lakukan ini dan itu Kalau kemudian akhirnya rugi Ya mending akhirnya tidak usah saya lakukan saja Ini akhirnya seorang kemudian mendapatkan kerugian yang langsung Karena tidak mau beraktivitas yang bermanfaat pada pekan tersebut nah oleh karena itu saya nasihatkan kepada kita semuanya ya agar tidak usah kemudian tertarik untuk membaca ramalan-ramalan yang didasarkan pada bintang-bintang tersebut zodiak-zodiak tidak usah kita percaya padanya bahkan mereka pun sudah mengatakan ini adalah ramalan namun kenapa kita lebih percaya kepada ramalan ketimbang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah sehingga Ketika seseorang itu Begitu yakin ya Semula biasa kemudian setelah Dia baca dari waktu ke waktu Maka akan mendatangkan keyakinan Nah orang yang kemudian Telah memiliki keyakinan terhadap Ramalan-ramalan yang dia baca Ini akan mendatangkan kepada dirinya Banyak kerugian Ya, rugi dunia dan lebih lagi adalah rugi akhirat Ketika dirinya tidak mau beraktifitas yang bermanfaat untuk kedunianya Apalagi yang berkaitan dengan ukrawinya Yang dia memiliki keyakinan yang tidak dibenarkan di dalam agama Sekali lagi maka saya nasihatkan Janganlah kemudian anda terbiasa membaca ramalan-ramalan Yang didasarkan kepada Perbintangan ataupun ramalan-ramalan Zodiak semacam itu Kemudian yang kelima Merasa sial dengan letak Ataupun posisi tempat tinggal ya, Misal karena Rumah saya ini menghadap Ke jalan misalnya Ataupun karena rumah saya ini Dekat dengan Persawahan misalnya atau rumah saya itu Dekat dengan uh, Pekuburan misalnya sehingga saya itu Demikian-demikian dan demikian Yang tidak ada korelasinya sehingga kemudian e, misalnya e, karena dekat dengan kuburan maka sakit-sakitan ketika dekat dengan sawah kemudian e, sering pingsan misalnya ini tidak ada korelasinya maka kita pun tidak boleh kemudian e, merasa ya merasa sial karena sesuatu yang tidak ada dalilnya dan tidak ada Bukti secara ilmiah ya, Bukti secara ilmiah Ikhwati wakhwati filah rahimani Warahimakumullah Inilah Di antara ya, Di antara contoh Di antara contoh Beberapa Bentuk tiara Yang saya yakin Saya yakin bahwasannya di sekitar anda uh, Masih ada Model-model tiaroh yang lain Yang tentunya karena saya tidak tahu Secara persis apa Model tiarohnya, tapi saya yakin Karena apa? Karena berdasarkan uh, Informasi ketika kita bertemu dengan Seseorang dari da daerah ini Dari daerah itu mereka membawa Ataupun mereka Menyampaikan kepada kita tentang Tiaroh yang setelah kita Lihat ternyata berbeda-beda antara satu dengan Satu daerah dengan yang Lainnya Maka yang terpenting bahwa kita ya tidak boleh kemudian percaya kepada tiaroh ini sehingga kita akan mendapatkan kerugian baik dunia ataupun akhirat. Ya, karena sungguhnya tiaroh itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berada di atas kekuasaan ya, ataupun berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi kekuasaan makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. ingat kita ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ala innamo thoiruhum indallah ya ketahuilah bahasanya tiaroh itu ya datangnya kesialan musibah malapetaka dan seterusnya itu merupakan ketetapan yang telah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pun ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahabbun. Ma asabna musibatin fa bi Maka apapun musibah yang menimpa kita itu adalah Atas idin Allah subhanahu wa ta'ala Maka beran siapa yang yakin Sepenuhnya bahwa Musibah yang datang Itu adalah atas idin Allah Maka Allah akan berikan Hidayah, petunjuk kepada Hatinya Nah maka ketika Seseorang Dia telah menyatakan bahwa benda ini, hewan ini, burung ini yaitu menjadi pertanda akan datangnya sesuatu musibah, malapetaka, mara dan seterusnya ya berarti dirinya telah mengeklaim, mengiklankan ya, yarhamukallah. Mengiklankan bahwa Dirinya mengetahui perkara-perkara yang Ghaib nah, Ini diantara bahaya ya, Bahaya Seseorang yang Mengaku, mengetahui eh, Akan datangnya Satu kesialan dengan Sebab-sebab tertentu yang Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ya, Sebagaimana dalam hadis yang tadi telah kita sampaikan la aduwa walatia rota walahamata walah sofar tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tidak ada keyakinan sial karena sebab tertentu dalam pandangan kita yang itu bukan merupakan sebab yang Allah sampaikan kepada kita tidak ada pula keyakinan tentang burung hantu apa burung hantu itu membawa berita ini dan itu dan juga tidak ada kesialan pada bulan safara. Maka kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memang tidak memberitahukan kepada kita bahwa burung-burung tertentu, hewan-hewan tertentu, benda-benda tertentu itu menjadi tanda yang menjadi pertanda akan datangnya sesuatu, maka yang lebih selamat kita hendaknya jangan kemudian eh, memperturutkan ya, memperturutkan jiwa tiaroh yang ada pada diri kita dengan mempercayainya. Bahkan di dalam uh, firman Allah subhanahuwataala ya, dalam surat An-Naml ayat ke 65 puluh lima Allah subhanahuwataala mengingatkan kita dengan tegas. agar kita tidak berani, agar kita tidak berani untuk menyampaikan sesuatu perkara yang perkara tersebut adalah perkara yang waib dengan tanpa adanya dalil yang sah baik dari Allah subhanahuwataala ataupun dari Rasulnya dengan Firman-Nya kul la yang Alamul Ghaibah Manfisa Mawati Wama, Bil Art Illallah. La Yalamu ya Manfisa Mawati Wal Art Al Ghaibah Illallah. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun, baik yang di langit ataupun yang di bumi, yang mengetahui perkara yang Ghaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله إخواتي أخواتي رحماني ورحمكم الله Nah maka seseorang yang memiliki perasaan tatayur semacam ini seseorang yang eh, jiwanya senantiasa diliputi dengan perasaan-perasaan tiaroh, itu akan berdampak pada dirinya. Yang pertama, dampak di dunia ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu al Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, bahwa orang yang bertatoyur, itu orang yang menganggap adanya, Sial dengan pertanda-pertanda yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, ini jiwanya akan tersiksa, ya jiwanya akan tersiksa, dadanya akan sempit, tidak pernah tenang. Kenapa? Isinya adalah was-was, was-was dan was-was ada pertanda ini pertanda itu, padahal. Itu merupakan ya kebiasaan mereka. Burung gagak ya suaranya seperti itu. Ya cicak karena dia apa namanya merangkak di atas apalagi kalau kemudian eh, apa namanya dia itu merangkaknya dalam keadaan posisi badan di bawah kakinya yang di atas itu kan sangat mungkin jatuh. Jangan kan cicak yang seperti itu wong kita yang jalan aja terkadang jatuh. Kalau kemudian ada cicak jatuh itu satu hal yang wajar Nah kenapa kemudian Sesuatu yang memang bunyinya seperti itu ya Cicak yang kemudian jatuh itu juga satu hal yang wajar Kok kita anggap sebagai itu adalah pertanda Akan datangnya kesialan Maka susahlah hidupnya Ada tanda apalagi Atau ada sesuatu apalagi Itu dianggap sebagai tanda sial Tanda sial dan tanda sial Sehingga jiwanya akan sempit maka dari jiwa yang sempitnya kemudian akan memunculkan akhlak yang buruk. Jadi akan bersikap sebagaimana sikapnya orang yang bodoh. Ya Akan bersikap sebagaimana sikapnya orang yang bodoh. Yang seharusnya dirinya beraktivitas, misalnya sebagai seorang pemimpin rumah tangga, yang dia memiliki kewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Karena keyakinan seperti itu, kemudian dirinya menjadi orang yang takut, tidak mau beraktivitas, tidak mau mencari nafkah, ini kan bodoh berarti memiliki akhlak yang buruk, akhlak yang e, memperbodoh dirinya sendiri, dan kemudian dia akan sangat mudah untuk terpengaruh dengan apa yang ada di sekitarnya. Ada apapun nanti akan diresponnya dengan respon yang apa namanya, yang negatif Ataupun bahasa kitanya adalah Negative thinking Oduk apa saja, maka direspon dengan Respon yang negatif Sehingga akan menjadikan dirinya menjadi orang yang Pengecut, penakut Dan seterusnya Bersedih yang berlebihan Dengan satu sebab yang Tidak jelas ya Dengan satu sebab yang Tidak jelas Nah, yang kedua, dampak di akhirat. Nah, Maka jelas bahwa dampak yang di akhiratnya adalah dampak yang harus lebih kita takuti. Kenapa? Karena orang yang sudah terbiasa hidup dengan jiwa sifat yang takhayur ini akan sangat mungkin kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa at-tayaratu syirkun, at-tayaratu syirkun. Tayarut adalah sebuah kesyirikan nah kalau kemudian dirinya saking e, terpengaruhnya dengan jiwa tatoyur maka sampai menjadikan e, sesuatu selain Allah itu dia memiliki kekuasaan dengan sendirinya mendatangkan kemadaratan dengan sendirinya berarti dirinya betul-betul telah -betul terjatuh ke dalam kekufuran. yaitu terjatuh ke dalam syirikkan waliyatullah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang melakukan kesyirikan yaitu syirkul akbar kalaulah dirinya belum bertaubat kepada Allah dari kesyirikannya sebelum meninggal maka waliyatullah dirinya akan menjadi orang yang paling sengsara di yaumul kiamah kelak itu akan kekal di dalam narka jahannam wali adu Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari keadaan seperti ini Allah berfirman Inna allaha la yaghfiru Ayusyuraka bihi Wa yaghfiru ma duna Dhalika lima yasha Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah ya, Tidak pernah akan mengampunkan yang namanya Dosa kesyirikan Namun Allah subhanahu wa ta'ala Masih memungkinkan untuk mengampunkan Dosa-dosa Sekalipun dosa besar Akan tapi yang levelnya di bawah Dishirikan ya, Maka dosa Perzinaan Mencuri, korupsi masih mungkin diampunkan oleh Allah Bukan saya berarti memerintah kepada eh, Ikhwah sekalian Akhwat sekalian Ya udahlah mencuri saja Ya udahlah korupsi saja Ya udahlah berzinaan saja saya katakan masih ada kemungkinan. Tidak pasti ya. Ada kemungkinan Allah ya. bahkan Allah yang mengatakan ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkannya. Namun ketahuilah bahwa dosa syirik ya, tidak pernah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang bertaubat sebelum meninggal. Nah, maka bagaimana supaya kita ini bisa Terhindar ya, terhindar ataupun bisa mengubati penyakit-penyakit totoyur yang telah ada di dalam diri kita Yang tadi telah kita singgung di muka ya, Kita perlu menjalankan eh, beberapa hal supaya kita bisa melepaskan diri dari totoyur Karena sebagaimana sebab si, darussol tadi, setiap kita pasti mengalaminya. Ya, setiap kita pasti mengalaminya. Wa minna ilah tidaklah ada seorang pun di antara kita kecuali yang pernah merasakannya. Maka bahwa tatojur ini akan hilang dari diri kita ketika kita memiliki sifat tawakal, ya memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala tetap beraktivitas. Ya, dengan tetap beraktivitas. Berusaha, berikhtiar. Seseorang yang ingin selamat ketika naik kendaraan misalnya karena dirinya tetap terus beraktivitas meskipun Sebelum berangkat ataupun ketika naik kendaraan di awalnya sudah melihat ada tanda-tanda, satu tanda yang oleh masyarakat dikatakan sebagai uh, tiaroh, sebagai tanda akan datangnya kesialan, maka tetap harus berusaha Apa usahanya? Yaitu ketika naik kendaraan dalam uh, keadaan berhati-hati Dalam keadaan berhati-hati Dalam keadaan memperhatikan etika berkendaraan Bukan berarti harus pelan terus tidak. Yang kami berhati-hati itu adalah me melihat etika berkendara. Dimana ada tempat yang di situ harus pelan, ya harus pelan. Ketika ada tempat yang di situ dibebaskan untuk e, melaju agak lebih cepat, maka tidak mengapa. Namun tetap hati-hati. Ya, ketika hendak belok, dia harus lihat e, kaca misalnya spion kemudian dia menghidupkan uh, lampu sennya, dan seterusnya ini adalah diantar usaha. Ya, maka kita tetap harus berikhtiar, berusaha. Dan kemudian kita pun setelah itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. antaranya dengan doa, ya. Allahumma la toiro illa toi ruka, walla khaira illa khairuka, walla illa walla ilaha khairuka. Yang artinya, ya Allah tiada kesialan melainkan atas seizinmu, tiada kebaikan melainkan Kebaikan yang telah engkau Tetapkan Dan tiada sesembahan Yang berhak untuk disembah Kecuali engkau nah, Ini diantara Doa yang bisa kita Ucapkan untuk bisa melepaskan diri kita Dari uh, Cengkeraman ya, Perasaan tiara Allahumma la khaira illa khairuka Wala tayra illa Tayruka wala ilaha Wairuka Kenapa karena ketika seseorang semisal dirinya e, hendak beraktivitas kemudian tidak jadi untuk beraktivitas karena prasantiyarah maka sungguh dia telah e, melakukan sebuah kesyirikan. Wa, wa man radadhu at-tiyaratu an hajatihi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa makafaratu dalika Maka tidak ada kafarahnya, tidak ada penebusnya Akan hal itu kecuali dirinya kemudian mengucapkan Allahumma'ala khaira illa khairuka Wala tayra illa tayruka wala ilaha khairuka ya. Maka sekali lagi, janganlah kemudian kita membatalkan ya, Tadi sudah kita singgung pada poin yang pertama Itu kita tetap berikhtiar, berusaha Semaksimal mungkin, jangan sampai kemudian kita pulang kita berhenti dari aktivitas kita gara-gara tiaroh Ya, gara-gara tiaroh Maka kita harus tetap berlanjut dengan berikhtiar sebaik-baiknya Kalau memang nanti ada, e, ternyata ada musibah Itu adalah atas idin Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika kita memiliki perasaan yang semacam itu Supaya kita tidak sampai membatalkan apa yang hendak menjadi agenda kita Maka bacalah doa Allahumma La khayra illa khairuka wa la illa tayruka Ataupun kita juga bisa berdoa dengan doa yang lain seperti uh, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la ya'ti illa anta wa la hawla wa la illa Bikar. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak keburukan kecuali engkau, dan tiada daya dan upaya kecuali dengan Daya dan upaya yang engkau berikan kepada kami nah, Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sohih Dari sahabat Anas bin Malik Dari sahabat Okbah bin Amir Radiyallahu ta'ala anhum nah, Ini diantara doa lain yang bisa kita ucapkan Allahumma la yakti bila hassanati ila anta walad ponsi'at illa anta wala haula wala quwata maka kemudian kita berdoa, berikhtiar, berdoa dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah kita kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkuli. Ya akan tapi akan bisa mengusir eh, perasaan tatoyit ini hanyalah kemudian bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan supaya kita tidak salah Dalam memahami tawakal Maka tadi saya sampaikan di muka Yang namanya tawakal adalah Pertama berikhtiar Kemudian berdoa Dan setelah itu baru kemudian kita serahkan Urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukti bahawa Tawakal itu harus ada ikhtiarnya Adalah sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Lau tatawakaluna alallahi haqqa tawakulih La roza hukum kamai razukut tayra Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan e, kepada anda sekalian Rizki sebagaimana Allah telah berikan Rizki kepada beburungan pada para burung Dimana burung itu pagi hari perutnya kosong Dan kalau sore hari Perutnya dalam keadaan buncit Apa yang dilakukan oleh burung Apakah mereka tetap bertengger Pada sarangnya, tidur-tiduran Di sarangnya, atau bagaimana? Tidak Kita akan bisa menyaksikan bahwasanya Burung itu berusaha Burung itu berikhtiar, mereka terbang ya, Ada yang tinggi, ada yang sedang Ada yang rendah Sesuai dengan uh, insting Yang Allah berikan kepada mereka, apakah Rizki itu akan dekat ataupun akan jauh Ketika uh, mereka uh, melihat bahasanya rizkinya dekat Maka mereka cukup terbang pendek ya, Baru terbang berapa meter puluh, puluh, uh, Berapa puluh meter Ataupun baru berapa kilo Mereka akan ketemu dengan rizkinya Namun di antara burung ada yang harus terbang Berpuluh kilo bahkan beratus kilo dalam rangka Untuk ya, berikhtiar mencari Rezekinya. Demikian Yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan bisa kita fahami Dan kemudian bisa kita amalkan Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Waktu kita kembalikan kepada Akhuna Muhammad Ibn Kbaliatafadzal Masyukur Kau muslimin, sahabat muslim Para pendengar radio muslim yang Semoga dimiliki Allah SWT Kamu ucapkan jasa Mullah Khairan buat Ustaz Abu Salman hafizullah ta'ala Yang telah memberikan pemaparan mengenai Tatoyur atau tiaroh Yang Nabi katakan syirkun Sebanyak tiga kali Yang ditulis oleh Al-Akhuna Nizamul Adliwibiswono Astai hafizullah ta'ala Sudah ada satu pertanyaan yang masuk Mungkin langsung saja kita bacakan Dan nanti apabila tidak ada pertanyaan yang masuk Kembali Mungkin Al-Ustadz bisa menyebulkan Dan masih kami buka untuk sesi pertanyaan ini Di nomor 0823 2727 5333 Untuk pertanyaannya masuk dari sahabat teguh Yang ada di Pringwulung, Kota Jogja Bismillah Ustadz Apakah manusia yang mendekati ajalnya Mengalami tanda-tanda Kalau dia tidak lama lagi akan meninggal Meski realita tanda-tanda tersebut Disadari orang setelah orangnya mati Apakah hal tersebut termasuk kedalam tatoiyur? Kemudian tanda akan wafatnya Nabi saw diketahui beberapa sahabat. Apakah hal itu juga terjadi kepada manusia biasa pada umumnya? Afwan kalau sedikit melenceng barokahullah. Waalaikumsalam. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa wa Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. اخواتي واخواتي filah rahimanahu wa rahimukumullah husni adalah aghi teguh yang ada di Pringurung jazakumullahu khairan atas pertanyaannya wabarakallahu fik tanda tanda yang akan diketahui oleh seseorang yang hendak meninggal ini tidak bisa dipastikan ya tidak bisa dipastikan oleh orang lain adapun orang yang meninggal maka mereka mengetahui Ya mereka mengetahui uh, Tanda-tanda bahasa dirinya memang sudah akan meninggal Namun orang lain tidak bisa memastikan Bahasa ini adalah tanda bahasa dirinya akan meninggal Dan tanda yang paling dekat adalah Sebagaimana kata Rasulullah SAW Walikul liajalin syakarat ya. Bagi setiap ajal ataupun kematian Itu pasti ada syakaratnya ya, Syakaratul maut Nah itulah tanda yang paling dekat kepada orang yang hendak meninggal dunia. Adapun uh, tanda-tanda yang sifatnya agak lama, ini orang paling hanya mengira-ira. Dan biasanya orang itu nanti akan memastikan, Oh ternyata itu adalah menjadi tandanya setelah apa? Setelah orangnya meninggal, iya kan? Setelah orangnya meninggal baru uh, orang itu bisa memberikan komentar, oh pantas ya. Uh, pekan kemarin Ataupun sebulan yang lalu Sifulan ini mengatakan kepada saya demikian, demikian Dan demikian, kenapa? Karena Allah Sudah berikan tanda pada dirinya Bahasa ini ajal sudah dekat Namun orang lain tidak tahu Sehingga terkadang dirinya melakukan sesuatu Ataupun mengucapkan sesuatu uh, Disampaikan kepada orang lain Dan orang lain ketika itu tidak sadar Dan tidak tahu bahasa ini adalah Merupakan tanda akan meninggalnya Sifulan ataukah Bulanah kan Tapi ini hanya sebagai e, informasi Bagi orang lain yang boleh jadi orang lain tadi Ya bisa saja dalam tanda kutip bisa Oh apa ini orang sudah mau meninggal ya Misalnya ketika ada seorang yang dia sudah meminta maaf kepada e, Anaknya, kepada istrinya, suaminya, tetangganya dan seterusnya Oh barangkali ini tanda, e, barangkali dia akan meninggal Eh tapi tidak tahunya, dia sehat lagi, masih hidup beberapa tahun Meskipun memang mungkin juga ada orang yang demikian Kemudian eh, Tidak lama kemudian Orang tersebut meninggal Nah baru setelah meninggal Oh pantas ya mereka Ataupun dirinya kemarin itu minta maaf kepada saya ya, Sekali lagi biasanya orang lain Tidak bisa memastikan Bahawa eh, ini merupakan Tanda ajarnya si bulan ataupun si bulan Nah halakulihal Marilah kita kembalikan kepada apa yang telah kita Sampaikan di muka tadi Bahawa tatkala tatkala Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak memberitahukan kepada kita akan tanda-tanda uh, sesuatu ini menjadi uh, tanda untuk terjadinya sesuatu maka yang paling tepat ya kita hendaknya kemudian kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kita tetap berikhtiar dan ikhtiar yang baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang baik dan kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa taala dengan apa yang akan terjadi dan hendaknya kita tetap bisa menjauhkan diri kita dari uh, sifat-sifat tatoyur. Nah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita akhiri subhanakallahu bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfirka wa taufikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.